dan hal-hal wabarakatuh Alhamdulillah hamdan katsiran والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan Cari kata syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercerahkan kepada junjungan kita. Nabi kita Muhammadin shallallahu alaihi wasallam. beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istrihpahat berjalan di wadah-wadah, semua beliau sampai hari kematian. Bapak-bapak, uh, ibu sekalian, di bulan suci Ramadan ini ada pertemuan kedua kita ya. Dan semoga Ramadan kali ini diberkahi oleh Allah SWT. Ya, kita akan masuk ke uh, materi kita ya. Kita akan masuk ke materi kita. Manhaj Yaumiy lil Thalibil Ilmi eh uh, manhaj sehari-hari bagi para penuntut ilmu. Dan saya ingatkan kepada Antum semua bahwa Antum harus jadi seorang penuntut ilmu. Antum harus jadi seorang penuntut ilmu. Dan menjadi seorang penuntut ilmu itu bukan menjadi penghapal Quran. Bukan. Bukan itu maksudnya. Atau bukan berarti harus menguasai Ilmu Rijal dalam ilmu hadis. Mengerti mustalah. Mengerti usul tafsir. Menguasai usul fikih, Bukan itu. Tapi kehidupan antum, karakter antum, derap langkah antum harus seperti karakter penuntut ilmu sejati. Langkahnya langkah kaki penuntut ilmu sejati. pola pikirnya juga. Kesehariannya begitu. Walaupun hafalan Quran kita sedikit. Walaupun soe bukhori gak hatam-hatam. Tapi... Dia tetap menjadi seorang pembelajar sejati dan karakternya adalah karakter tolibul ilm. Kesehariannya itu keseharian tolibul ilm atau penuntut ilmu. Ini penting karena salah satu yang terhindar dari laknat Allah Sebagaimana hadis tirmidhi apa? Dunia mal'unah Dunia itu terlaknat Mal'unun mafiha Dan seluruh yang ada di dunia Ikut dilaknat Illa Lalu Nabi memberikan pengecualian Illa zikrullah Kecuali berdikir atau mengingat Allah Wa mawalah dan setiap aktivitas yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Aual wa alimun au muta'allim. Dan yang ketiga orang alim atau muta'allim, seorang pembelajar, seorang talibul ilm. Itu yang terhindar darilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dan Talibul Ilum itu punya karakter dan terdapat dalam buku-buku para ulama. Dijelaskan Ibnul Jama'ah dalam Tadfiratul sami Dijelaskan juga oleh Azhar Nujih dalam Ta'limu Ta Ta'lim. Dijelaskan Al-Imam Al-Juri dalam kitabnya Akhlaqul Ulama' Dan yang saya sebutkan adalah buku-buku klasik ya. Jadi mereka punya karakter. Nah karakter ini yang membuat antum selamat di dunia dan di akhirat. Nah yang kita bersyukurnya karakter-karakter yang ada di dalam buku-buku klasik itu dirumuskan, disimpulkan, dan diutarakan dengan bahasa yang sangat sederhana dan singkat oleh Imam Muhammad Mustalwimin. Jadilah sebuah kitab di hadapan antum manhaj niyoomiyun, tali bin Elam. Keseharian, manhaj keseharian, atau kehidupan sehari-harinya penuntut ilmu. Gitu. Jadi kalau mau jadi penuntut ilmu, harus gimana sih? Ternyata enggak nggak wa bukan nggak wajib ya nggak harus hafal Quran tapi dia harus punya poin-poin yang disampaikan oleh Al Imam al-Uthaimin jadi ini hadirin sekalian kalau antum mau selamat di dunia dan akhirat antum mau terhindar dari laknat Allah antum harus jadi pembelajar, atau penutup ilmu sejati. Nah, kita masih bahas yang pertama. Apa kesaharian penutup ilmu sejati yang pertama? Yang pertama ternyata, ma'allahi azawajal. Penutup ilmu yang sejati itu selalu bersama Allah selalu bersama Allah Dan yang lebih spesifik, spesifik yang pertama ikhlas an takuna daiman ma Allah azza wa jal mustahdiran azamatah mutafakkiran fi ayati ilhamiyah mithli khalqis samawati wal ard wa ma aula fihi min badi hikmah wa ba'ir qudrati rahmati wa minnatihi wa ayati syar'iyyati allati ba'atha biha selalu berusaha untuk selalu bersama Allah jadi berusaha untuk selalu bersama Allah. Selalu menghadirkan perasaan tentang keagungan Allah. Mustahbiran azamata. Menghadirkan perasaan tentang kemaha agungan Allah. Mutafakiran. Dan selalu tafakur, Selalu berfikir tentang ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat syariah. Apa yang dimaksud ayat-ayat kauniyah? Contohnya seperti penciptaan langit dan bumi. Dan semua hal yang ada di dalam langit dan bumi yang penuh dengan hikmah-hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menunjukkan kesempurnaan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala dan agungnya rahmat dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ayat-ayat kaunia hadirin. Jadi ayat-ayat kaunia itu penciptaan Allah yang ada di alam semesta, langit dan bumi dan Pola yang ada di dalam langit dan bumi ini, pola kehidupan yang ada, yang semua itu menunjukkan hikmah, hikmah. Menunjukkan bahwa yang menciptakan ini kemampuannya sempurna. Semua ini menunjukkan rahmat dan karunia Allah. Jadi kalau kita bisa katakan ayat-aturnya itu ciptaan Allah dan pattern yang Allah tetapkan di dalam kehidupan kita. Itu ayat-aturnya. Yang nanti arahnya ke hikmah-hikmah yang Allah miliki. sempurnanya kekuasaannya kemampuannya jadi kalau kita paham pola yang ada dalam kehidupan kita akan semakin yakin Allah ini sempurna kemampuannya dan kasih sayangnya anugerahnya dan karunia nya baru Setelah itu, ayat-ayat syariah. Ayat-ayat syariah, itu Al-Quranul Karim. Ayat-ayat yang Allah berikan kepada Rasulnya, khususnya Nabi Muhammad S.A.W. E, sempat kita singgung, pertemuan yang lalu, tapi baru pemanasan ya. Adirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa pelajaran yang kita bisa petik. Beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari keterangan di atas. Yang pertama, kita catat yang pertama. Penuntut ilmu harus berusaha untuk selalu bersama Allah. Dimanapun. Ini harus ada di benak kita. Ketika Antum ada di rumah, Antum harus ingat sama Allah. Antum harus selalu merasa diawasi oleh Allah. Antum harus yakin bahwa Allah itu bersama kita dengan ilmunya, tentu saja bukan dengan dapnya. Kita harus selalu meyakini surat al-Hadid ayat empat, wahwamakum. Ainamakuntum, Allahumma takmaluna basir, dan Dia senantiasa bersama kalian dimanapun kalian berada. Apa maksudnya Allahumma takmaluna basir? Dan Allah maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi harus selalu merasa bersama Allah, merasa diawasi oleh Allah, bersama dengan ilmu Allah muraqabatullah itu penuntut ilmu sejati hadirin maka barang siapa yang hafal Quran tapi dalam kehidupan kesehariannya dia tidak punya usaha untuk senantiasa bersama Allah maka dia bukan penuntut ilmu sejati orang hafal hadis, hafal arbain, hafal umdatul akam tapi dalam kesehariannya dia enggak pernah berusaha untuk senantiasa bersama Allah. Sehingga prakteknya enggak seindah hafalannya maka bukan penuntut ilmu sejati hadirin. Makanya ini yang perlu sampaikan antum semua kalau ingin sukses dunia akhirat harus jadi seorang penuntut ilmu sejati. Di manapun antum merasa diawasi oleh Allah. Di manapun antum berusaha mentadaburi surat Al-Hadid ayat 4 di atas. Wahwah maakumainamakuntum, karena Allah tuh bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini poin besar ya. Kunci sukses seluruh ulama tuh ini hadirin. Sunnah Allah. Dan inilah Tauhid secara real. Bukan secara teori. Kalau Antum sudah bisa hidup dengan usaha selalu bersama Allah, berarti Antum telah mewujudkan Tauhid Asma'o Sifat. Selalu kan? Tauhid Uluhiyah. Tapi kalau kalau tidak, mungkin tauhid kita cuma teori doang. Khatam kita buat tauhid punya koleksi buku kita buat tauhid di perpustakaan kita atau di rak buku kita, tapi nol besar. Nah, ini harus dicampurkan baik-baik ketika bapak-bapak sekalian menghadapi sikap istri mungkin lagi datang bulan, lagi PMS, atau ya kita tahu bersama wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Nah, kunma Allah. Ini kunci suksesnya. Selalu berusaha bersama dengan Allah. Ingat, selalu ingat tadi al-hadir tempat Allah, wa ma'akum a'inama kuntur. Allah tuh bersama antum di pun antum berada. Kira-kira berani bentak-bentak istri enggak? Enggak berani. Karena lagi bersama Allah. Kun ma Allah. Berani mukul istri? Enggak, bukan karena takut istri. Tapi al hadid Yang diingat adalah surah al-Hadid di tempat di atas. Bima ta Allahumma taufiq ha, dan Allah Mah melihat apa saja yang kalian kerjakan. Dan berani. Kun malaikat. Makanya Syaikh Dzurazah ketika mensyarah ungkapan syaitan ini, apa ayat yang beliau bawakan? Surat Al Imran. Al Ladin yturun Allah kiamat. وقرعنا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماء فايجاء Assalamualaikum Ustaz Ali Imran ayat berapa Ustaz mohon 191 Iya nih orang-orang yang mengingat Allah di waktu berdiri dan duduk dan ketika berbaring dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Wahai Tuhan ya, kami, terima. ya terus. Wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka Lindungilah kami dari siksa neraka. Iya terima kasih. Uh, makasi pak Isa Allah berfirman eh Allah ya Allah berfirman al-ladhi neturun wa kau wa ala junuhim orang-orang yang selalu mengingat Allah pada saat dia berdiri dia duduk dan dia berbaring jadi selalu ingat Allah bukan hanya mengucapkan subhanallah walhamdulillah walla illahillah tapi hatinya Nggak ingat sama Allah. Pas lagi ngadepin anak, ingat sama Allah. Kenapa Allah katakan pada saat berdiri, duduk, dan berbaring? Karena aktivitas kita kan satu kali 24 jam kalau nggak berdiri, duduk, berbaring. Aktivitas kita selama 1 kali 24 jam kalau nggak berdiri, duduk, baring deh berhadapan dengan istri kalau gak berdiri duduk baring hadapin anak, kalau gak duduk berdiri, baring di kantor gitu juga, kalau gak duduk berdiri jadi selalu ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala dan memang terkesan sederhana tapi ini basic yang dilewa yang dilupakan oleh banyak penuntut ilmu pada hari ini yang yang dilupakan oleh banyak yang udah ngaji pada hari ini dilupa konsep ini, ini konsepnya ulama loh, kita gak boleh remeh ini ini remeh, enggak mungkin syukur masukkan ke poin pertama. Dan ulama paling mengerti problematika umat itu seperti apa. Berarti ini problem besarnya kita. Nih, ini semua masalahnya dari sini. Semua masalah. Semua maksiatnya dari sini. Kalau suami dan istri benar-benar jadi penuntut ilmu sejati dan ngamalin ini nasihat, nggak ada ribut-ribut rumah tangga. Oh, suaminya ingat Allah, istrinya ingat Allah. Kalau semua orang di sebuah komunitas menerapkan konsep ini, ini tidak ada perpecahan. perkecahan. Semua ingat Allah. Mau ngomong, saya bisa nih. Saya bisa halalkan sebuah cara biar saya menang. Di sebuah perdebatan misalnya. Tapi kan saya ingat Allah. Allah tahu nih. Wahua ma'akum a'inamakum. Ma Allah bersama saya. Ilmunya. Penglihatannya. Tidak ada. Gak apa-apa kalah Yang penting. Gak dosa. Saya bisa menjawab argumentasi dia. Saya balikin. Terus saya bodoh-bodohin dia. Saya permalukan di forum. Tapi kan saya ingat Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah ya. Allah Isminya sih walaupun gimana capan dia benar juga, ya. Karena kita Saya bisa aja cuekin dia. Udah kelewatan, ya orang. Dia kan ingat Allah, ya. Al-lazina kurunallahafiyaman wakudan Wahai junub Allah lihat. Di sini saya tegur anda. Bayangkan sih kalau kita punya konsep ini apa jadinya hidup kita? Semua kan bermula dari sini, hadirin. Dan ini taufik yang ditanamkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selama belasan tahun. Karena konsep ini mahal dan yang belum ngaji termasuk yang udah ngaji banyak misal di sini. Kenapa kita suka bawa emosi ya ini? Kita belum bersungguh-sungguh bersama dengan allah. Yang terjadi bersama dengan nafsu. Bersama dengan ego. Bersama dengan gengsi. Bukan bersama dengan Allah. Apa susahnya Nabi SAW? So -so Salah balas dendam ketika berhasil menaklukkan kota Mekah. Balas dendam terhadap orang-orang yang nyakitin beliau selama 13 tahun. Ngeboykot beliau selama 3 tahun. Musir beliau dari kota yang beliau cintai. Tadi apa sih yang bisa membuat orang begitu mudah maafin, terus mengatakan, "Manda khola, baik tak disukain, fahu amin, barangsiapa masuk rumah disukain amin." Maka dia aman, Jadi, apa -apa? Dia apa? Yang masuk rumahnya aman. Idhabu antumutalakoh dalam riwayat dalam sirah pulanglah ke rumah kalian, kalian tidak akan disentuh kok. Itu yang bisa buat saya gitu, apa bukan konsep ini hadirin? Yang bisa buat kita selalu on the track. Ketika mungkin sudah disudutkan di grup WA keluarga, tetap ada nahan. Tidak meledak, tidak menyerang balik di grup. Kan konsep ini, kun ma Allah itu kan berusaha untuk selalu bersama Allah ingat Allah ketika berdiri berdiri duduk berbalik ingat Allah ketika di dunia nyata atau sedang berselancar di dunia maya atau lagi mainin dua jempol kita di gadget ini yang sering lupa nih kita nih hadirin akhirnya ego yang main, akhirnya gengsi, akhirnya jadi oportunis, akhirnya jadinya emosi. Umar tuh juga emosian awalnya hadir, kok bisa jadi gitu tuh gimana ceritanya? Ya ini. Ini Tauhid ini, keseharian. Bukan hanya teori Tauhid terbagi menjadi tiga ruwiyah, uluhiyah, keas mawasifat, ruwiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Itu bagus. Tapi saya tanya, Nabi ngajari para sahabatnya berhenti sampai di situ. Bahkan pembagian Tauhid kan gak ada di zaman, zaman Nabi. Itu pembagian untuk memudahkan substansi. Dan gak ada masalah. Itu menunjukkan pembagian itu sarana. Intinya itu penerapan sehari-hari itu intinya. Intinya kan penerapan sehari-hari, bukan teori itu. Pembagian itu kan sarana. Biar kita mudah memahami sebuah substansi. Itu kan teori klasifikasi di dalam sebuah cabang ilmu. Apa yang membuat orang ngaku salah? Dan mau terima kritik? Adalah yang kritik di bawah dia. Kenapa ulama bisa begitu? Kita kayak berat banget kayak gitu. Ya itu kun ma'allahnya itu. Wallahu bimata' maluna basirnya itu. Saya bisa sih jatohin dia. Walaupun dia benar gitu. Kan saya gurunya. Saya senior. Saya yang jago ngomong. Dia gak jago ngomong. Tapi kan. Wahuwa ma'akum a'inamakum. Wa Tuh lagi-lagi. Allah bersama kita nih. Kalau tahu, saya memang benar, saya memang salah. Ya, hadirin ini harus ulang ulang terus, diingatkan. Aku maaf. Harus lalu ingat. Aku maaf dimanapun kita berada. Dan bukan hanya dengan lisan. Tapi lisan mengucapkan hati juga mengamalkan. Dan anggota membadah kita. Jadi kalau setiap saat kita udah merasa Allah bersama kita dengan ilmunya lalu kita ingat terus sama Allah udah disantuk kemana-mana otomatis rumah. Bismillahirrahmanirrahim. masuk rumah Bismillahitawakkalillahi rahmani rahim masuk rumah Bismillah ucapkan Assalamualaikum nggak ada orang Assalamualaikum waalaikumsalam masuk kamar mandi Allah maafin, Allah ridhikannya. Bismillah, Allah maafin, Allah ridhikannya. Kau takut aku ada siapa-siapa. Kenapa? Ya Allah, barang saya. Nah, malu lah sama Allah. Keluar bufronan. Sebenarnya ada siapa-siapa dari kamar. Sebenarnya ada orang provokasi dijaga sama dia. Tak terpancing. Naik sembah maskapet penerbangan yang delaynya gila-gilaan, yang lain sudah pada ngamuk-ngamuk toh, antum tetap tenang. Kenapa? Ya, ingat Allah. Pak enggak, pak bantuin dong pak, jangan saya dong yang ngamuk. Ya, saya memang pengen ngamuk juga sih pak, tapi saya ingat Allah nih. Waalaikumsalam waalaikumsalam tu nggak boleh, nggak bisa. juga mau ngamuk kayak gimana tuh pesawat belum landing terus yang kita gak mungkin itu pegawai kontrak satu tahun hilang, yang bertanggihak gak pernah nongol kalau udah begini, mumpet semua jadi hadirin yang dirahmatian oleh ya Allah ini yang perlu kita cakapkan ya Itu yang pertama dari pelajaran yang bisa kita petik ya, dari kalimat syaud ini. Yang kedua hadirin yang dirahmati oleh Allah. Apa kata beliau? Yang bisa kita petik, yang kedua. Tafakkur. Tafakkur. Ini penting sekali. Selalu Tafakur. Jadi penuntut ilmu itu hatinya selalu berpikir. Dalam semua kejadian itu hatinya berpikir dan mengkoneksikannya kepada Allah. Apapun kejadiannya, itu dia akan pikirkan. Terus dia koneksikan kepada Allah. Makanya yang dia pikirkan dua nih. Dua. Ayat-ayat Allah Kaunia dan ayat-ayat Allah syariah. Nah itu. Jadi yang dipikirkan, ditafakuri, selalu dua. Ini kaedah nih. Bapak-bapak ibu sekalian, ini mahal banget nih. Ini pola ini mahal. Kita beruntung nih bisa ngaji sama syosya ini. Ini kalau bukan ulama kibar, Gak bisa ngarahin sebuah konsep mahal sangat simpel seperti ini. Dengan beberapa kalimat. Dalam hidup. Sekali lagi showtime. Dalam hidup. Kalau kita mau tenang. Kita mau lancar. Apapun selalu nenangin kita, walaupun misalnya kayak di masker, kontrak kita gak diperpanjang. Atau ada masalah, selalu antum, tadi kan udah ya, selalu kun ma'allah, itu yang kedua, tafakkur. Apa yang antum harus tafakuri? Selalu dua, pokoknya dua isu, kalau bahasa kita dua hal besar ini yang harus antum tafakuri. Yang pertama ayat-ayat Allah kauniyah dan yang kedua ayat-ayat Allah syar'iyah. Ayat-ayat Allah kauniyah kan antum udah lihat penciptaan langit dan bumi dan semua ada di langit dan bumi. Semua kejadian atau masalah itu ayat-ayat Allah kan patternnya Allah tuh. Pola Pola dalam hidup ini, kejadian, masalah, semua ayat-ayat Allah syariah. terus dikoneksikan dengan ayat-ayat Allah syariah. Jadi itu kerang. Jadi ayat-ayat Quran -ayat itu di koneksikan dengan ayat-ayat Allah syariah, maka yang ada adalah ibro, ibro, ibro dan ibro, hikmah, hikmah, hikmah dan hikmah, supaya apapun masalah kita. atas baik-baik hadirin penjelasan Sufyan bin Uyayna. Kata beliau, Iza al-mar'u kanatlahu fikratun fafikulli syai'in lahu ibrah. apabila seseorang selalu bertafakur selalu bertafakur apa yang ditafakuri masih ingat tadi Hadi Pak Irfan apa Pak Irfan yang tafakuri Asalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang ditafakuri ayat-ayat kauniyah dan syariah Ustaz Ayat-ayat kaunia secara simpel apa, Pak Iva? Ayat-ayat kaunia itu alam semesta, Ustadz ciptaan Allah, dan segala macam pola yang ada dalam semesta. Ya, iya. Ini bahasa simpelnya, kan kita tuh selalu terlalu kita tuh nganggap ayat-ayat kaunia itu yang besar-besar, ke gunung, gitu ke bromo, baru bicara ayat-ayat Allah kaunia. Tapi begitu ada masalah di dapur, nggak pakai itu ayat-ayat kaunia. Ketika lihat sunset, sunrise Atau yang hobi naik gunung ke Everest Baru ini ayat-ayat Allah Kauniyah Tapi ketika lagi berantem sama Martua Tidak bicara ini ayat-ayat Allah Kauniyah Padahal semuanya itu ayat-ayat Kauniyah Terus dikoneksikan dengan ayat-ayat Allah Secara iya Nah kita lanjutkan Apabila seseorang Selalu bertafakur dalam setiap masalahnya, setiap urusannya, فَفِقُلِ Shayin لَهُ إِبْرَهُ Maka dalam semua, semua shay, semua hal, semua masalah, pasti ada ibrah yang dia dapatkan. Ibrah. Pelajaran sepaik apapun kejadiannya, antum akan dapat ibro. Oh ini nih maksudnya, pelajaran. Asal mau tafakur aja. Pak mira, tolong diulang lagi penjelasan Sofian bin Uyainah. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum, Saudara. Penjelasan dari Sufyan bin Uyayna, apabila seseorang masalah betapapun, e, baik itu ayat maupun ya, ayat syariah, maka dalam semua masalah, pasti ada suatu perpajaran yang dia akan dapat. Masya'i, nah, jazallah khairan. Oh iya. Hassan al-Basri, kalau tadi Sufyan bin Uyayna, kita coba lihat Hasan al-Basri. Hasan al-Basri pernah mengatakan Ina ahla al-akal lim yezal yaudulun ala al-fikri, wabil fikri ala dzikri, hatta sntaqulubahum, fnatqul bil hikmah. Orang-orang yang berakal, berakal, ahlul akal, berakal. Dan al-Sunnah wal-Jamaah menyatakan bahwa akal itu di hati ya. Lahum kulumun layafkohu nabiha atau layakkilu nabiha. adirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang apa? alul akal ya yang selalu menggunakan akalnya Artinya, akal sehat. Akal sehat yang tidak bertentangan dengan dalil. Dan Allah sering banget nyuruh kita untuk menggunakan akal kita itu kata beliau kata beliau nih ya selalu selalu menembalikan sesuatu yang mereka hadapi ketafakur bidik alal fikri jadi mereka selalu mengembalikan segala sesuatu yang mereka hadapi ke tafakkur dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala wabil fikri ala zikri dan sebaliknya dengan tafakkur dikembalikan ke Allah subhanahu wa ta'ala Saya ulang ya, soalnya menarik nih. Ahlul akal ini baru ahli akal nih, bukan akal di atas wahyu. Bukan ahli akal yang sejati itu kata Syaikh Basri. Begitu dapat berhadapan dengan sebuah masalah, dia kembalikan ke tafakur dengan zikir dikembalikan ke Tafakur dengan Rikir. Dan mengembalikan ke Rikir dengan Tafakur. Atas tan tokukulubahu sampai pola ini membuat hati mereka berbicara panatqat bil hikmah dan hati mereka berbicara dengan hikmah bijak dengan hikmah kita ulang lagi ya soalnya saya tuh enggak jago terjemahin jadi bukan ada yang ribet inna ahlal aqli kata hadits sesungguhnya ahli akal orang rent menggunakan akalnya, akal sehat itu senantiasa mengembalikan segala sesuatu yang mereka hadapi ke tafakur dengan zikir dan dengan tafakur ke zikir dan sampai-sampai mereka mendorong hati mereka untuk bicara, maka hati mereka bicara dengan hikmah. Maksudnya apa sih? Maksudnya setiap ada masalah, apapun masalahnya. Masalah keluarga, masalah sama anak, masalah sama istri, sama suami, sama bertua, sama orang tua, masalah kerjaan, masalah kontrak, masalah sama bos, masalah sama kedutaan mungkin ya masalah kan bukan berarti negatif ya ngurus sesuatu ngurus paspor terus masalah dengan orang Indonesia lain di Oman itu mereka langsung bertafakur. mengaitkan antara ayat-ayat Qoniyah dengan Syariah. Ini apa sih korelasinya? Kok mereka bisa bertafakur gitu? Karena mereka zikir. Gitu. Yang bisa buat mereka seperti itu karena mereka zikir. Ingat sama Allah. Ingat sama Allah. Wabil fikri ada zikri. Dan sebaliknya. Tafakur itu semak dan dengan Tafakur itu, mereka semakin kuat lagi ingat sama Allah jadi ada apa-apa, selalu libatkan Allah selalu libatkan Allah selalu ingat sama Allah nah, hasilnya apa Setiap antum menghadapkan sesuatu, yang antum mainkan hati antum. Bukan emosi. Istan takat kulubah. Yang bicara tuh udah hati. Yang bicara bukan otak lagi. Yang bicara bukan sebatas logika. Yang bicara bukan sebatas nafsu, yang bicara bukan sebatas ego, yang bicara bukan sebatas emosi, yang bicara bukan sebatas kecerdasan, yang bicara bukan sebatas pengalaman. Jadi dia udah nggak dia nggak menitik beratkan uh, saya orang yang paling berpengalaman di sini. Jadi pengalaman saya tuh ngadepin ini gini, gini, gini, gini. Enggak. Bukan gitu cara dia nyelesain masalah. Tapi dia akan menyelesaikan masalah. Ayo kita ingat Allah deh. kan Biar dikir. Ingat Allah. Ini Allah kasih kita masalah begini. Apa korelasinya dengan ayat-ayat syariah. Ya. Kita ada miss apa nih? Allah takdirkan kita ngadepin hal ini. Ini apa hikmahnya nih? Coba kita pikirin dan kita tabakurin. Baru untuk sarana penunjang masuk pengalaman boleh logika. Tapi sarana penunjang aja induk nya ini kembali ke Allah subhanahu wa ta'ala hidupnya itu kembali ke Allah uh, karena saya masih ada di Mekah masih suasana umroh Hmm, saya pernah ngobrol sama Ustadz Syuhada. Ustadz Syuhada itu temennya Ustadz Yazid. Dan bertahun-tahun hajinya bareng sama Ustadz Yazid. Jadi Ustadz uh, senior juga. Tapi beliau mainnya lebih di perbatasan-perbatasan. Jadi dari lapangan. Bukan di majelis ilmu. Beliau itu kan udah haji dua puluhan kali. Udah haji dua puluhan kali. Jadi pengalaman di dunia haji umrah tuh dua puluhan tahun. Itu baru haji aja, belum umrahnya setiap tahunnya berapa kali. Waktu itu ada kasus, saya tanya sama beliau. Ustaz, untuk kan pengalamannya banyak nih. Ini, kalau kasus gini gimana penyelesaiannya? Apa jawaban beliau kata beliau? Jangan ngandelin pengalaman, apalagi di haji. Kita andelin Allah aja. Ana ini udah 20 tahunan haji setiap tahun selalu hujannya beda kata beliau. Setiap tahun hujannya beda, enggak ada yang sama. Dan solusi utamanya pasti satu. Yaitu kembali ke Allah Subhanahu. Yang membuat saya menarik itu tadi. Beliau mengarahkan kita jangan menjadikan pengalaman sebagai solusi pertama. Lalu pun pasti pengalaman gak bohong. Dan itu juga bagian dari aib- aib Allah keunia kan gitu ya. Tapi itu tadi ya. Yang pertama kita harus kembalikan ke Allah dulu. Terus tak faktor disinkronkan ya baru et kaunia et syariah maka setiap saat tuh kita kalau ngadepin sesuatu pasti pakai hati oh pada hati kita akan bicara hikmah. jangankan ngadepin masalah-masalah ini, kita tanya ibu-ibu ya ibu-ibu hadir gak bu? ibu-ibu Hadir, Rustam. Ibu, saya ingin tanya sama ibu-ibu. Buat kalau ibu-ibu masak, buat tahu isi dan masaknya pakai hati, dengan masak modal tangan doang, rasanya beda apa enggak? Beda beda beda itu beda besar beda besar oh beda itu kita baru bicara tauis belum bicara hal besar yang lain beda udah kalau pakai hati udah beda lagi hati penuh dengan iman hatinya penuh dengan ayat, hatinya penuh dengan mahabratul, beda. Gak mungkin sama. Beda. Mana itu tadi kata Hasan al-Basri, kalau selalu tafakur mengaitkan ayat kaumnya, dikoneksikan dengan ayat-ayat syariah. Terus, terus apapun kita pakai hati bukan pakai emosi lalu nafkah bil hikmah hati kita akan berbicara dengan mutiara mutiara hikmah jadi coba nih kita renungkan masalah ini hadirkan buat diri kita semua hadirin dan dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, para ulama kita itu mengatakan seperti Hasan al-Basri lagi, wah Hasan al-Basri luar biasa. Dia. Kata beliau, Taka fur sa'atin khairun min kiamin Bertafakur sesaat. Itu lebih baik daripada kiamulail semalam suntuk. Tanpa ada tafakur. Hanya sekadar gerakan, gerakan, gerakan, gerakan, gerakan, gerakan. Bacaan, bacaan, bacaan, bacaan. Itu lebih akhdel. Tafakur sesaat. Umudzar itu pernah ditanya oleh seseorang tentang ibadah yang paling sering dilakukan oleh Abu Zar. Sahabat Nabi Sallam yang sangat terkenal itu. Apa kata Umudzar? Istrinya Abu Zar, karena naha ruhu ajema' di nahiatil baiti enta tafakkar mayoritas waktu siangnya Abu Zar itu dihabiskan di pojok rumah lalu beliau bertafakur oke okay, berrenungkan gitu ya ini. ini kunci suksesnya ulama tuh ini hadirnya Kenci suksesnya ulang-ulang ini. Karena ini yang bisa memberikan solusi dalam kehidupan kita. Selalu libatkan Allah. Libatkan ayat-ayat Allah syariah sebagai pendamping ayat-ayat Allah Aunya. Ustaz tipsnya gimana sih? Tipsnya. Di antara tipsnya, tolong buka sebuah ayat di dalam Al Quran, bukari. Yaitu, ayat berapa? 146 Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bismillah Aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi Tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku Mereka tidak beriman kepadanya dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk mereka tidak mau menempuhnya tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan mereka terus menempuhnya Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai daripadanya. Iya terima kasih Jazalah uh, khairan. Allah berfas sa'asrifu an ayati an an ayati alladziina yatakabbaruun Fil ardi bi ghairil haq Saya akan palingkan Orang-orang yang sombong Di Di muka bumi ini Tanpa hak Apa yang akan dipalingkan Oleh Allah Kata Lagi-lagi Hasan al-Basri Kata beliau Amna ukulu Bahumita fakkur fi amri yang aku palingkan adalah aku palingkan hati mereka dari bertafakur terhadap ayat-ayatku. Ayat-ayat, iya. Ayat-ayatku, kan dalam ayat ini. Dan ayat Allah itu ada dua. Ayat kaunia dan ayat syariah. Jadi Allah akan palingkan kemampuan uh, Allah akan palingkan kita dari kemampuan bertafakur jika kita sombong. Hasilnya. Jika kita sombong. Itu kuncinya. Kalau kita pengen bertafakur dan jadi penuntut ilmu sejati, setiap ada masalah dikaitkan dengan ayat-ayat Allah. Ada masalah ingat sama Allah dikaitkan dengan ayat Allah. Kan itu polanya. Pola penuntut ilmu itu begini. Sekali lagi, sebelum antum sholat asar. Walau penuntut ilmu, begitu ada masalah, ada kejadian, zikrullah. Ingat Allah, lalu dikaitkan dengan ayat-ayat Allah syariah. Ingat Allah, dikaitkan dengan ayat-ayat Allah syariah. Kemampuan ini akan oleh hilangkan kalau kita sombong. Itu poinnya. Apa makna sombong? kembali ke hadis nabi batorul hako gomtunas kalau pola kita udah nolak kebenaran dan remehin orang hadis muslim jadi kalau gaya kita selama ini nolak kebenaran lalu ngeremehin orang nggak akan mungkin kita punya kemampuan tafakur nggak mungkin kita punya kemampuan ada kejadian ada masalah ada sesuatu ingat Allah Lalu kaitkan dengan ayat Allah. Tidak mungkin bisa. Karena Allah janji. Saya palingkan. loh. Ini pesan besar. Yang saya harap bisa direnungkan. Dalam perjalanan antum ke masjid. Untuk surat asar. Rasulullah sallallahu ala nabi Muhammad. Wa ala alihi wa sallam. Ali. Ada masalah. Ingat Allah. Kaitkan dengan ayat Allah syariah. Dan yang membuat kita gagal kalau kita sombong. Karena dengan kesombongan, Allah paling kan kemampuan seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.